warga beliau, ahlil bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali mengkaji bersama-sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Firman-firman Allah ya Allah firmankan dalam Al-Qur'anul al Karim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai Mengkaji bersama Mempelajari bersama Firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat ke-23 Melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh Ustadz kita bersama Al-Ustadz Al-Fadhil Labadru Salam Hafizahullah bagi yang memiliki mushaf saya harapkan agar mushafnya dibuka minimal di hadapan kita mushaf syukur-syukur kalau ada tafsir at-tabari gitu ya kan Keren. atau misalnya al-misbah al-munir jadi minimal eh, minimal itu adalah mushaf ada di hadapan kita Allah berfirman dalam ayat ini dengan firman-Nya wa in kuntum firaibim mimma nazzalna ala abdina fa tu bi suratin mim mitli min dunillahi in kuntum shadiqin Allah Subhanahu wa taala berfirman Apabila kalian meragukan dari apa-apa yang aku turunkan kepada nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam. Kepada hambaku nabi sallallahu alaihi wa sallam. Faktu bisurati mimetlih. Maka tolong hadirkan. Tolong buat. Surat yang seperti Al-Quranul Karim. Jadi Allah mengatakan kalau anda masih meragukan. Apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami maka konsekuensinya tolong buat satu surat yang mirip, yang serupa, yang sama kualitasnya dengan Al-Qur'anul dengan surat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dan minta tolong kepada teman-teman kalian, pendukung kalian, pakar-pakar kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jika kalian orang-orang yang benar. Inilah uh, ayat yang akan kita bahas bersama dan terjemahannya dari surat Al-Baqarah ayat ke-20 23. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kita akan sama-sama mempelajari hadis ini dan agar lebih sistematis saya akan sebutkan poin demi poin. <tik> poin yang pertama Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam ayat ini nubuah atau risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah menetapkan uluhiyahnya dalam dua ayat sebelumnya jadi kita tahu bersama ayat 21 dan 22 Allah bercerong ya Iyuhanas uqbudurabbakumuladhi khalaqakum waladinam yang kabilikum la alaikum tatakuh. Kita tahu bersama bahwa ayat sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan uluhiyahnya, menetapkan bahwa hanya Allah lah zat yang berhak diibadahi dan disembah dan tidak ada sesembahan yang berhak dan benar disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Ya Yuhannas Ya Yuhannas U'budur Rabbakum Beribadahlah Sembahlah Rabb, kalian, Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian makhluk-makhluk sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Alladhi ja'ala lakumul ardo firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamaraati rizqan lakum fala taj'alun lillahi ta jadi allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayat sebelumnya tentang uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah lah satu-satunya Zat yang berhak disembah Dengan dalil rububiyah bahwa Allah lah yang menciptakan kita Dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini Oleh karena itu ulama mengatakan Tauhid uluhiyah Kiyatadomman tauhid rububiyah Atau sebaliknya Tauhid rububiyah Yastalzim tauhida al-uluhiyah ketika kita terbubia, ketika kita meyakini bahwa Allah lah pencipta kita Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini Allah lah yang memberikan rizki kita menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya maka keyakinan ini memiliki sebuah konsekuensi apa konsekuensinya? hanya Allah lah yang kita ibadahi inilah maksud perkataan para ulama kita tawhid Al-Rububiyah Yastalzim Tauhid Al-Uluhiyah Tauhid Rububiyah memiliki konsekuensi Tauhid Uluhiyah Apabila seseorang sudah yakin bahawa Allah lah pencipta dia Dan seluruh alam semesta ini Maka dia harus menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya yang dia ibadahi dan dia sembah Bisa dipahami? Tauhid Rububiyah Yastalzim Tauhid Uluhiyah Jadi sekali lagi Maksudnya adalah ketika kita meyakini bahwa Allah Allah pencipta kita dan menciptakan seluruh alam semesta ini konsekuensinya adalah kita harus menyembah Allah semata kita harus beribadah kepada Allah semata oleh karena itu Allah sekali lagi dalam ayat sebelumnya memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya dengan dalil, tauhid, rububiyah dan alasannya diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi Karena kalau orang sudah yakin bahwa Allah lah satu-satunya menciptakan dia Maka tidak ada lain kecuali kita menghamba kepada Allah Subhanahu SWT Ini yang pertama Yang kedua, kenapa Allah berdalil dengan Tauhid Rububiyah untuk menetapkan Tauhid Uluhiyah Alasan yang kedua, karena orang-orang Kufar Quraish itu meyakini dengan mantap bahwa Allah lah pencipta mereka oleh karena itu Allah tagih konsekuensinya Kalau memang kalian meyakini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian Maka konsekuensinya kalian harus beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bisa dipahami? Nah dari ayat ini Allah beranjak kepada pembahasan berikutnya Yaitu menetapkan nubuah Nabi s.a.w. Dengan menantang orang-orang yang mengingkari Al-Quranul Karim Yang mengingkari kitab suci yang dibawa oleh Rasulullah SAW Untuk membuat satu surat saja Yang semisal Yang seperti Yang mirip dengan surat yang ada dalam Al-Quranul Karim Fungsinya apa? Untuk membela Nabi SAW Seperti yang dijelaskan Syed Mahawad bin Sallallahu Wa Salah satu fungsinya adalah untuk membela risalah atau nubuah kenabian Muhammad bin Abdullahi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita akan bahas lebih detail lagi tentang tantangan ini di poin berikutnya. Jadi yang ingin saya uh, jelaskan di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan nubuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menetapkan uluhiyahnya di ayat sebelumnya. Nubuah itu artinya kenabian dan uluhiyah adalah Tauhid kita, keyakinan kita bahwa hanya Allah subhanahu wa taala yang berhak untuk di, diibadahi Bisa dipahami jamaah sekalian Rahimanillah wa'ayyakum Iya Selanjutnya Allah berfirman Wa in kuntum fi raibin Raib Apa makna dari raib? Jemaah Sya'irahimani Lahu Ayyakum. Sebagian orang mentafsirkan 'raib' dengan arti ragu-ragu. Apabila kalian meragukan Al-Quran yang aku tu kami turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata ragu-ragu ini bisa mewakili raib, tetapi bukan makna raib sebenarnya karena makna raib itu lebih dalam dari sekedar ragu-ragu saja raib, seperti yang dijelaskan para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Salih Uthamin dalam mentafsirkan ayat ini raib itu asyakku ma'alqalaq ragu-ragu yang disertai dengan kegalauan hati kepanikan hati dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar ragu-ragu. Raib ini untuk masalah-masalah yang besar yang memiliki konsekuensi yang besar. Oleh karena itu Allah Allah memakai kata-kata raib bukan syak dalam ayat ini. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara-perkara yang besar dan yang berada di safter pan adalah mentauhidkan Allah subhanahu wataala dan segenap syarat Islam yang sangat sempurna dan sangat indah apabila kita mau mempraktekkannya di kehidupan kita sehari-hari dan apa yang dibawa oleh Nabi saw merupakan penentu nasib kita di dunia dan di akhirat apabila kita beriman kepada apa yang dibawanya maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak dan kita kufur dengannya, maka kita harus siap menerima konsekuensi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, "Idza syakka fi hal insan wajada fi dakhili nafsihi qalan wa tiraban." Apabila ada orang yang meragukan hal-hal yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapati di dalam jiwanya itu kegalauan dan kegoncangan oleh karena itu apabila kita ingin tenang solusinya adalah kembali kepada Al-Quran orang-orang yang nekat pas kepala dalam mengingkari Al-Quranul Karim dalam hati-hati mereka ulama mengatakan itu memiliki kegalauan dan kegoncangan oleh karena itu Kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini adalah raib. bukan syak, bukan hanya keraguan, -keraguan biasa, namun keraguan, keraguan yang disertai dengan kegoncangan dan kegaulawan hati. Bagaimana bisa tenang? Allah sudah mengatakan bahwa untuk mendapatkan ketenangan hati itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan salah satu zikir yang paling afdol adalah membaca Al Quranul Karim. Sedangkan mereka mengingkari Al Quranul Karim. Dan menolak Al-Quranul Karim Bisa dipahami makna dari raib Jadi raib itu artinya Ragu-ragu Atau meragukan disertai kegon kegoncangan dan kegalauan jiwa Selanjutnya Poin berikutnya dari tafsir ayat ini Allah berfirman Mimma nazzalna ala abdina Jadi Allah berfirman: Wa in kuntum fi raybin Mimma nazzalna ala abdina Nazzalna Sebuah fiil madhi Atau dalam bahasa Indonesia Sebuah kata kerja Yang menunjukkan aktivitas yang telah berlalu Atau yang dikerjakan di waktu lampau ini kata kerja Artinya apa? Artinya menurunkan Menurunkan Namun tidak hanya menurunkan jemaah sekalian Kata-kata nazalah Itu artinya menurunkan Secara Berkala Secara berangsur Angsur Satu demi satu Bukan sekaligus Jadi Allah berfirman Dengan kata-kata Nazalna Nazalna artinya kami menurunkan Al-Quran secara Berangsur-angsur Secara berkala Tidak sekaligus diturunkan kepada Nabi SAW Dan inilah salah satu dalil Dalil ketika ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan nazalna, bukan anjala. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur. Pertanyaan sekarang. Sebagian orang itu bingung memahami ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur. Namanya berangsur-angsur itu tidak dalam satu waktu. Bisa saja atau bukan bisa saja ya, turun misalnya di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah, di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Tidak dalam satu waktu. Inilah yang dipusingkan oleh sebagian orang Kenapa jamaat sekalian? Karena ada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat yang sama Namun ayat yang berbeda Allah berfirman dengan sebuah ayat Yang sering kita dengar Dari lisan ustad-ustad kita Atau ulama-ulama kita khususnya di bulan Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa 185. Apa firman Allah? Allah berfirman, "Shahrul Ramadhan al unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadhan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Ayat ini mengatakan turunnya Al-Qur'an di satu waktu, yaitu pada bulan Ramadhan. Bahkan di ayat yang lain, Allah pertegas kembali. Dan Allah lebih jelas dalam menjelaskan waktu turunnya Al-Quranul Karim. Dalam sebuah surat. Yang kita insya Allah sudah hafal bersama. Ketika Allah berfirman, Inna anzalnahu fi laylatil qadar kami turunkan Al-Qur'anul Karim pada malam Lailatul Qadar. Jelas. Kalau di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bulannya dan bulan itu memiliki 29 atau 30 malam. Namun pada ayat ini Allah langsung sebutkan malamnya, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami turun, sesungguhnya kami turunkan Al-Quranul Karim Pada malam Maylatul Qadar Inilah yang jadi permasalahan kita Bagaimana kita memahami ayat ini Sedangkan Dalam ayat yang sedang kita kaji Pada pertemuan kali ini Kita katakan Nazalna artinya apa? Menurunkan secara Berangsur-angsur Tidak dalam satu waktu tertentu Namun ayat yang lain mengatakan syahru ramadonal ladzi unzila fihil qur'an. Ayat yang lain mengatakan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Bisa dipahami permasalahannya? Kalau bisa dipahami pertanyaannya, apa jawabannya? Ini yang jadi masalah ya. Memahami pertanyaannya lebih mudah daripada menjawab pertanyaan tersebut. Penatar besit tidak kita kan sering dengar tuh kalau setiap bulan Ramadan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Salah satu tujuan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ternyata ada ayat yang mengatakan Al-Qur'an itu turunnya berangsur-angsur. Dan fakta sejarah pun juga memastikan hal ini. Tidak bisa dipungkiri ayat Al-Qur'an yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu tidak bisa dipungkiri. Saya akan beri contoh satu saja ayat yang menjelaskan masalah ini. Ayat yang sering antum dengar. Agar biar mudah memahaminya. Allah berfirman: Al-Yaw Ma'akmal Tualakum Diinakum, Waatmam Tu'aleikum Nikmati Warodi Tualakumul Islam Adina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan aku telah sempurnakan nikmat-Ku untukmu dan aku telah ridha Islam menjadi agamamu. Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian rahimanillahu ayakum. Ayat ini turun di bulan Ramadan apa di luar bulan Ramadan? Ayo. Iya. Apa jawabannya ya talibiyatul ilm? Wahai penuntut ilmu, ayat ini turun di, dalam, di, luar, di luar bulan Ramadan atau di bulan Ramadan? Huh? Yakin? Kapan turunnya? Ahsan Pada bulan Zul Hijjah Pada saat haji Wada. Jelas ini bukan bulan Ramadhan Padahal Allah mengatakan Syahrul Ramadhan Unzilafihil Quran Pada bulan Ramadhan bulan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Lalu bagaimana kita memahami masalahan ini. Ada yang bisa menjawab? Dicoba saja. Sekali lagi kalau salah enggak disuruh pulang. En <tuh> iya, Pak. Kalau <tuh exhibitions> Ah, santun. Jawabannya adalah Ada dalam sebuah hadis mawkuf Atau ahsar Atau perkataan Abdullah bin Abbas Yang diratkan oleh Beberapa imam-imam alil hadith Diantaranya al-imam hakim Dan lain-lain Dan sanatnya disahikan oleh imam al-zahabi Dan syekh Muhammad bin Nasruddin al-Bani Ibn Abbas mengatakan Anzalallahu al-Quran Jumlatan wahidah Anzalallahu al-Quran Jumlatan wahidah Minallahu al-Mahfud Dari Jadi Allah SWT menurunkan Al-Quran Secara komplit Jumlatan wahidah Secara komplit dalam satu waktu Dari mana? Dari lauhil mahfud dari lauhil makfud kemana ila baytil izzah minas samaid dunia ke sebuah tempat yang ada di langit dunia yang bernama baytul izzah baytul izzah lalu Ibn Abbas melanjutkan perkataan beliau tersebut. thumma nazala mufassalan bihasa bil waqa'i Fi thalatin wa ishirina sanah Ala rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Sekali lagi nah, Ibn Abbas mengatakan Al-Quranul Karim Itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Secara komplit Seperti musaf yang kita lihat sekarang Komplit dari A sampai Z Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dalam satu waktu. Dan asar ini dibawakan oleh Al-Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi satu waktu itu pada malam Lailatul Qadar. Dari Lauhil Mahfudz ke sebuah tempat yang ada di langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Tidak langsung kepada Nabi sallallahu alaihi Lalu ketika sudah sampai di Betul Izzah Diturunkan kembali Kepada Nabi SAW Bihasabil bilwaka'i Secara berangsur-angsur Mufassalan Bihasabil bilwaka'i Secara berangsur-angsur Sesuai dengan sababun nuzulnya Sesuai dengan momentumnya Sesuai dengan Waktu dan tempat Yang tepat yang Allah Sudah perhitungkan Selama 23 tahun Masa kenabian Kepada nabi sallallahu alaihi Wasallam Dari sini Kita bisa menarik sebuah kesimpulan Turunnya Al-Quranul Karim Itu dua fase Berapa fase? Dua fase Fase pertama itu Dari lauhil mahfud Ke langit Dunia yang bernama Betul Isa dan selanjutnya dari Batul Izah diturunkan kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur. Dan fase pertama inilah yang dimaksudkan oleh Allah Swt ketika Allah berfirman, Syahrul Ramadhan al-ladhi unzilah al Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan fase pertama inilah yang diinginkan oleh Allah SWT ketika Allah berfirman Inna anzalnahu fi lailatul qadar Kami sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam lailatul qadar Lalu setelah berada Di baitul izah diturunkan kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur Dan inilah makna Dari ayat yang sedang kita baca atau yang sedang kita pelajari mimman nazalna ala abdina Al-Qur'an yang kami turunkan secara berangsur-angsur kepada kepada hamba kami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Bisa? Mungkin ada yang mengatakan kenapa dalilnya perkataan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kan bukan nabi. Sedangkan dalil kita itu Sunnah Nabi SAW Ibn Abbas itu Nabi bukan jemaah sekalian Bukan Yang berkata seperti ini Rasulullah atau bukan Bukan juga Jadi yang berkata ini adalah Ibnu Ibn Abbas Bukan Rasulullah SAW Bagaimana kita memahaminya Kita katakan Apabila seorang sahabat Nabi SAW Mengatakan sesuatu Dan materi Perkataan dia tersebut Tidak bisa Dijangkau oleh akal semata Atau ijtihad Bisa dipahami Tidak bisa diprediksi oleh akal atau ijtihad Bisa dipahami tidak Seperti hal ini Turunnya Al-Quran dua fase ini tidak bisa Dengan cara ijtihad Atau dengan akal Dengan penelitian ini tidak bisa ini hal yang goib Bisa dipahami? Jadi apabila seorang sahabat Mengatakan sesuatu yang sifatnya goib Atau hal-hal yang tidak bisa dicerna Oleh akal saja Ini syarat yang pertama Yang kedua Mereka tidak mendengar ini dari Bani Israel Maka yang mereka katakan itu hujah dan hukumnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kenapa karena mereka tidak akan berani mengatakan sesuatu kecuali apabila bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mereka tidak akan berani mengatakan sesuatu apabila masalahnya tidak bisa dicerna dengan akal seperti pembahasan tentang turunnya Al-Qur'an kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dipahami jadi perkataan sahabat ketika dalam masalah ini hujah, walaupun ini bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ulama mengatakan kalau ada perkataan atau kalau ada hal gaib, perkara-perkara yang gaib atau yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia, diucapkan oleh seorang sahabat dan dia tidak mendengarnya dari Bani Israel atau dalam bahasa ilmiahnya kisah Israeliat atau Israeliat, maka perkataan mereka sama saja seperti perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena orang sekali bersahabat tidak akan mungkin berani mengucapkan satu huruf pun dalam masalah seperti ini, kecuali mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dipahami? terlalu berat apa tidak? bisa dipahami? jadi perkataan ini hujah dan turunnya Al-Quran itu dua fase Perkata turunnya Al-Quran itu dua Dua fase Selanjutnya Poin berikutnya Dan mungkin ini poin terakhir Karena sudah mendekati adhan isyak Masih dalam kata-kata Nazalna Ulama Mengambil istinbat hukum Dari kata-kata Nazalna Untuk menetapkan Salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu apa? Al-Ulu Ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini salah satu dalil bahwa zat Allah itu tinggi Dan dalam ayat yang lain ar rahmanu alal-Arshis Tawa tinggi di atas Arsh Uluwartafa Tinggi dan ada di atas Arsh Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kaum Muslimin, Allah itu ada di mana-mana Atau dia tidak bisa menjawab ketika pertanyaan ini dilontarkan oleh kita Atau ada sebagian orang yang lebih aneh lagi mengatakan Allah tidak ada di alam atau tidak juga di luar alam Yang jelas kita tidak perlu membahas masalah ini Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli kalam Yang tepat adalah bahwa Allah ada di di atas tinggi di atas arsy. Bagaimana kesimpulannya atau bagaimana prosesnya sehingga kita bisa menarik kesimpulan seperti ini? Karena Allah mengatakan kami menurunkan Al-Qur'an kepada hamba kami. Turun itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arsy. Oleh karena itu Allah katakan kami turunkan dari tempat kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah ulama mengambil hukum atau menetapkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu uluwiyyatillah, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menjelaskan masalah ini sangat-sangat banyak dan tergolong komplit baik dari Al-Qur'anul Karim di antaranya adalah ayat ini Surat Al-Baqarah ayat 23. Di antaranya lagi ayat yang sering kita dengar Ar Rahmanu Alal Arshis Tawa Allah itu tinggi dan berada di atas Arsh. Itu baru dari Al-Quran. Dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita sering mendengar sebuah hadis yang dirakornya Imam Muslim dalam kitab Sahihnya ketika Rasulullah bertanya kepada seorang budak wanita. Ainallah, di mana Allah subhanahu wa taala? Lalu budak ini menjawab, fisma di atas. Lalu apa kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Aktikha fainnah mu minah, bebaskan dia, merdekakan dia, karena sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Setelah berhasil menjawab dengan benar dua pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasalam. Pertanyaan pertama Rasulullah bertanya siapa saya dan dia menjawab anta ada Rasulullah dan pertanyaan kedua Rasulullah bertanya di mana Allah. Dari sini ulama pun menarik sebuah hukum bahwa diperbolehkan bahkan disyariatkan bertanya kepada orang lain dengan redaksi pertanyaan di mana Allah dan jawabannya adalah di atas atau di atas arsy. Tinggi di atas arsy sebagaimana jawaban dari budak wanita tersebut dan di antara dalilnya adalah akal akal manusia pun juga mengetahui bahwa roknya itu ada di atas arsh dan di antara dalil yang lain adalah dalil fitrah dalil fitrah bahkan ulama mengatakan untuk mengetahui Allah ada di atas arsh itu tidak perlu ada risalah dari seorang nabi karena itu sudah fitrah manusia oleh karena itu jemaat sekalian, ada kisah yang menarik antara dua orang pakar. Yang satunya Ahlus Sunnah, yang satunya Asy'ariyah. Yaitu antara Abu Ja'far Al-Hamadani dengan Abul Al Ma'ali Al-Duaini. Pernah dengar nama itu? Belum pernah dengarnya. Jadi ceritanya, Abu ha Abu Ja'far Al-Hamadani ini salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu menghadiri sebuah kajian yang sedang diisi oleh Abul Maali al Jueini. Abul Abu Maali al Jueini maruf. Dia seorang asharia dan ahli Kalam dan digelari dengan gelar Imamul Haramain. Materinya apa? Materinya adalah menafikan, meniadakan sifat Allah yang bernama ulu jadi kata al-imam al-juwaini Allah Allah itu zatnya itu tidak ada di di atas jadi Allah tidak punya sifat tinggi zatnya itu tidak tinggi di atas arsh jadi dia menafikan bahwa Allah itu ada di atas arsh bisa dipahami lalu statement ini dibantah oleh Abu Ja'far al-Hamadani namun dengan bantahan yang sangat lembut dan sangat sederhana dia mengatakan atau beliau mengatakan Abu Ja'far al-Hamadani mengatakan, Ahbir naya Ustadz an hadhih daru rotillati najiduha fi qulubina. Wahai Ustadz, kalau begitu, tolong jelaskan kepada kami bagaimana, bagaimana dengan fitrah kami. Yang selalu kami dapatkan di dalam hati kami Kita kami yang darurat Yang selalu kami dapatkan dalam hati-hati kami Apa maksudnya? Begini Ustaz <somethiday noise> Innahu maqala a'rifun qad Ya Allah Illa wajada Fi nafsihi darurata talabil ulu wala yaltafit yamnatan walaya wala yaltafit yamnatan walayasrah Wahai ustaz tidak ada seorang pun yang berdoa dan mengatakan ya Allah kecuali hatinya mengatakan bahwa Allah rob rob saya itu ada di atas di atas kita tinggi di atas kita kan begitu antum kalau berdoa perasaan antum bagaimana fitrah antum bagaimana Allah itu ada di mana di atas ars di atas makanya kita orang yang gak pernah ngaji saja kalau berdoa itu mengandalkan tangannya ke ke atas bahkan sampai menengokkan kepalanya ke ke atas itu fitrah manusia itu tidak bisa ditipu tidak bisa didustai oleh karena itu Abu Jafar Al-Mandadi mengatakan kalau begitu tolong jelaskan kepada kita bagaimana dengan fitrah ini Ketika seseorang berdoa kepada Allah dan mengucapkan, Ya Allah, dia akan mendapatkan hatinya mengatakan bahwa Tuhan saya ada di di atas. Dan tidak ada seorang pun, kata Abu Ja'far, tidak ada seorang pun berdoa, dia menengok ke kanan dan ke kiri. Oh Allah ada gak ya Allah? Allah gak ada. Gak ada yang seperti itu. Coba untuk melihat, gak ada orang yang menengok ke kanan atau menengok ke kiri, nyari Allahnya. Atau ingin ber, agar bisa langsung Komunikasi langsung dengan dengan Allah Dia pasti akan ke atas Kalaupun dia menunduk Hatinya itu Menghadap ke atas Oleh karena itu Abu Ja'far al-Hammadi mengatakan Toib Kalau begitu, kalau benar apa yang anda katakan Tolong jawab tentang hal-hal ini Ketika Al-Imam Dwayni Dibantah dengan pertanyaan Seperti ini Fala Abul Maali ala Roksihi. Sempotanitas ketika dia mendengar bantahan ini seperti disambar geledek, langsung dia memukul kepala eh, memukul kan ke kepalanya. Oh iya, aduh. begitu seperti itu. Wanazala. Lalu dia turun dari podiumnya mungkin. Dalam riwayat yang lain, wabaka. Lalu dia menangis. Lalu dia mengatakan, Hayyaronil Hamadani, Hayyaroni. Al-Imam al, al Hamadani telah membuat aku bingung. Karena bagaimana aku bisa membantah pertanyaan ini. Karena aku pun kalau berdoa pasti mengangkat ke ke atas. Ini fitrah manusia. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Abil'iz Al-Hanfi mengatakan, sifat tinggi Allah itu ditetapkan dengan fitrah manusia walaupun dan tidak memerlukan risalah dari seorang Nabi sekalipun. Karena ini adalah sebuah fitrah manusia Tidak ada seorang pun or orang yang berdoa Lalu memikirkan Atau fitrahnya mengatakan Roknya itu ada di bawah Atau ada di kanan Atau ada di kiri Atau mungkin di barat daya Barat laut dan lain sebagainya Pasti fitrahnya akan Menuju ke atas Karena dia mengatakan bahwa Roknya itu ada di di atas Kecuali orang yang sudah rusak fitrahnya Sudah rusak fitrahnya dia menipu fitrahnya sendiri, seperti yang terjadi oleh Bishir al-Mirisi, seorang gembongnya Jahmia. Bishir al-Mirisi, Bishir al-Mirisi jamaat sekalian Kalau sujud itu doanya bukan Subhana Robyal Akhla, tapi doanya itu Subhana Robyal Asfal, la hawlala kuwata illah, Subhana Allahi amma ya Dia mengatakan segala Subhanallah, Subh Maha suci Allah. Rob aku yang maha rendah aspal itu rendah Kenapa? Karena dia tidak meyakini Allah itu ada di di atas Konsekuensinya kalau dia sujud Dia mengatakan Subhana Robiyal Asfal Dan ini orang yang sudah rusak fitrahnya Tidak ada satupun orang muslim Walaupun dia pelaku kemaksiatan Selama fitrahnya masih ada Tidak mungkin mengatakan hal ini Pasti hatinya akan naik ke atas Akan menghadap ke atas karena dia tahu bahwa rabb berada di di atas bukan di mana-mana atau bukan tidak memiliki tempat karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal Arsyis Tawa. Jadi ini adalah bantahan yang mudah. Jadi kalau antum ketemu orang seperti ini tanya fitrah ini. Sebagaimana pertanyaan Abu Ja'far Al-Hamadani kepada Abdul Ma'ali Al-Juwani dan Abdul Mu'ali Al-Abu Al-Ma'ali Al-Juwani bukan orang sembarangan jemaah sekalian. Orang cerdas oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan orang-orang ahli kalam itu utu zakaan walam utu zakaan mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati orang cerdas tapi dia tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana yang dilemparkan oleh Abu Ja'far al Hamadani dan ini perlu kita ketahui jadi nggak usah ribet-ribet cukup dengan argumentasi sederhana pertanyaan tolong jawab bagaimana dengan fitrah kita Apabila kita berdoa, fitrah kita mengatakan bahwa Rabb kita ada di atas. Fitrah hati kita akan menghadap ke ke atas. Jadi ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Sebagaimana firman Allah al rahman al Istawa atau sebagaimana dalam ayat yang sedang kita pelajari dengan e, cara pendalilan yang berbeda yaitu Allah mengatakan nazalna, kami turunkan Al-Qur'an dari sisi kami kepada hamba kami. Turun itu dari atas ke ke bawah. Jadi sekali lagi salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu tinggi dan berada di atas arsy adalah surat Al-Baqarah ayat 23 ketika Allah mengatakan nazalna. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang sangat singkat ini dan kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Uh, Poin-poin dari tafsir yang berkaitan dengan uh, Surat Al-Baqarah ayat 23 dan Ayat ke-24 Mohon maaf apabila ada kesalahan Dan apabila ada pertanyaan, ada masukan Mungkin ada koreksi Bisa kita diskusikan setelah adan uh, isya. Aku lukulihada wa astagfirullahi walakuh